ジャンカーマタ merenungkan semua kisah h i d u ブ k u di setiap masa-masa y a n サ t マサ a h berlalu パスティ i バうだ。So 何何何何何 n 何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何何 Dinamika nadanya banyak sekali, bukan sebuah lagu yang sing-long, e bukan sebuah lagu yang mudah untuk diikuti. Tapi kamu membawakannya dengan nikmat s a m p a i kita itu kayak enak banget dengerin ya Nun. Terima kasih, kok gak berdiri kamu? Saking enaknya. Nun. y Sekali Nun.、Yeah. <laughs> sekali lagi kamu membuktikan. Diri kamu ya, membuktikan di ajang kompetisi yang berat ini Bahwa teknik yang tinggi Tidak menghilangkan sama sekali rasamu dalam menyajikan sebuah lagu Terima kasih Kamu Dengan warna kulitmu yang cenderung sama dengan aku ya Itu punya d a r a t tarik yang sangat kuat di atas panggung、ya. Beda dengan yang baru datang ini Dia tidak punya daya tarik. Dia punya... Apa? Daya Udah, apa,、ya. daya apa? e n g g a k juga. Magnet. Yang ngomong laki lagi. <laughs> <laughs> ya gitu Nun, pokoknya kamu istimewa Nun ya. Istimewa. Makasih Mas. Hai、hey, Nun. Uh, uh, <coughs> Dulu waktu, waktu、uh, ditanyain ya, ditanyain untuk Idol Season 10 ini, ユリカとチャリアンが言 r れているときに、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあたはあなたはあなたはあたはあななたはあなたはあなたはあなたたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあ e たはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなた Nah, effortless ya j u a effortless n gak g keliatan h berusaha dan tapi、si、skillnya tinggi. Iya terus aku ingat waktu aku kan hantunya lomba juga ya, dari dulu aku ikut lomba banyak. Itu salah satu yang kutakutin tuh penyanyi kayak kamu ini nih, setiap nyanyi tuh kata-katanya jelas ya, prononisinya jelas kata-katanya kamu u c a p i n terus rasanya kuat, Dan selalu ada klimaksnya gitu. Jadi malam hari ini sepertinya aku sudah mendapatkan bayangan seperti apa yang aku impikan... ...penyanyi Indonesian Idol berikutnya. Amin ya a terima kasih kak Jerika. Aku tambahin ya. lagi ya. Ini loh penyanyi yang, yang, yang namanya, penyanyi yang gak banyak-banyak teriak. Teriaknya cuma sekali-sekali tapi kenanya setengah mati. Dan aku cek, cek di kupingku dia. Kamu tuh gila pitch-nya luar biasa, hampir gak ada yang fales loh. Sedikit tapi gak banyak dan itu, itu luar biasa k a l a u misalnya m e l o d a n e d i t itu sangat perfect. Ya ditaruhnya, e n gak g effortnya k a l a u di m e l o d a n e f f o r t n y a di m e l o d a n itu kita n gak g terlalu berubah banyak. g a l a u banyak kayak gambar. Ditaruh C atau D atau E udah selesai. Simpel. Makanya、oke. aku bilang bahwa kamu udah standar internasional kamu.、Amin. Nah seru banget juga kan penampilan yang barusan.